MG, salat terus, maksiat jalan gitu. Hmm. Bagaimana itu sholatnya diterima atau bagaimana Pak Ustaz? Itu okay. aja yang akan saya tanyakan. Terima hmm. kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rusana. Yang pertama Bu Harni. Remaja sekarang kata beliau susah sekali bersolat gitu ya. Yeah. Nah, kira-kira apa kiatnya agar bisa memberikan dorongan yeah. anak itu mudah untuk salat? Iya. Yeah. sebenarnya anak itu menurut saya relatif lebih mudah. Iya. Yeah. Ya agak sulit orang tuanya bahkan. <laughs> yeah. Jadi sebenarnya kalau anak kita ingin baik, jadilah kita orang tua yang baik. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Karena yang namanya anak itu kan apalagi kalau kecil-kecil itu namanya masa imitasi. Imitasi itu masa peniruan. Ya. Yeah. Dia itu akan uh, apa meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya Kalau kita ingin menyuruh si anak itu bangun jam uh, jam setengah lima misalnya Maka tentu saja harus diawali dengan orang tuanya Ya, suami istri ibu bapak itu sudah berhudu, sudah sholat, sunat, sudah baca Quran misalnya Insya Allah nanti cepat atau lambat si anak itu akan mengikuti Ya, jadi jangan terlalu menyalahkan pada anak Ya Menurut saya tetap saja yang namanya anak itu lebih mudah diatur ya ketimbang eh, apa dia eh, menuntut atau menolak dari ajakan-ajakan yang baik. Ya itu yang pertama. Yang kedua memang harus dipaksakan dan dibiasakan. Makanya kan doanya, Allahumma paksakan. Ya, Allahumma paksakan ya, dipaksa memang. Ya. Kalau dia misalnya eh, apa tidak sholat ya harus diajak terus-menerus. Bila perlu diberikan apakah hadiah misalnya kalau sholatnya ayo nanti bangun jam 4 nanti dikasih hadiah. Hadiahnya seminggu 7 hari Atau <tuk> ya. <tuk> sebulan 30 hari ya. Nah, misalnya gitu ya. Begasi ya. sikap-sikap yang baik. Sikapnya kasih sayang ya. Jangan mengedepankan emosi atau apa hal-hal yang menyebabkan si anak itu semakin jauh. Ya dengan pendekatan-pendekatan insyaallah nanti akan akan bisa dilakukan. So, yang pertama yang kedua, si anak itu berikan lingkungan yang baik. Pergaulannya harus kita lihat. Jangan dibiarkan anak itu. Kita sampai gak tahu kemana sih anak itu. Anak-anak sekarang kan rata-rata punya HP ya? yeah, Tapi HP-nya itu tidak dimanfaatkan untuk yeah. untuk mengkontrol dia. Harusnya di, dipergunakan kan. Jam li, kok jam jam 7 nih belum datang, jam 7 malam. Ditelepon. Di mana nih posisi? Begitu. Udah sholat belum? Ya? Coba itu. Harusnya begitu setiap waktu. Jam setengah satu, jam 12. Kita SMS misalnya. Sudah sholat belum. Saya yakin kalau terus menerus kita lakukan itu. Maka si anak akan melakukan. Ya insya Allah. Harus dibiasakan. At-tamrinat. Eksersisis. Latihan terus menerus. Kenapa sekarang seorang anak. Kata Nabi. Kalau seorang anak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Iza aroh fal gulamu yaminahum min shimalihi. Famurruhu bis sholat. Kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Suruhlah dia mengerjakan solat. Kira-kira usia berapa tahun tu? Berapa? Enggak, maksudnya yang bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. 4 tahun. Empat tahun, tahun, tahun, tahun, tahun. Bisa. Bahkan sekarang bukan sekedar membedakan tangan kanan kiri, seratus ribu, sepuluh ribu bisa mereka. Ya dididik oleh ibunya. Ya oleh ibu ibunya. Nah, kalau si anak itu sudah begitu, kamu harus solat. Suruh dia untuk melakukan solat walaupun solat belum baik. Tetapi terus menerus dilatih dengan penuh kasih sayang dan kecintaan. Ya insya Allah saya kira. Kalau memang kalau sudah anak SMA tadinya waktu kecilnya kurang itu agak susah memang. Ya tetapi tidak boleh berhenti kita untuk mengajak. Untuk menyuruh. Mau mem contoh. Bahwa sholat itu sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan kapan dan dimanapun. Nah begitu. Ya, baik. Tentuannya terjawab, bu. Kemudian borosanah tadi. Tad. Solat hmm. yang baik, kemudian diikuti untuk pelaksanaan pelaksanaan yang baik. Tapi memang maksiat juga jalan terus, gitu kata beliau. Hmm. <laughs> ya, ya. Jadi, jadi memang banyak yang begitu, ya. Ya, solatnya rajin, korupsinya juga jahat. Ya. <laughs> ya, puasa Senin-Kemis korupsinya luar biasa. Ya, banyak yang begitu. Ya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu terjadi? Memang banyak faktor, banyak penyebabnya. Pertama, memang mungkin, ya ya belum memahami makna salat tadi. Yang kedua, bisa saja orang itu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang buruk itu karena faktor tadi, faktor lingkungan. Ya, atau juga faktor makanan. Dia salatnya rajin tapi tidak selektif terhadap makanan yang halal yang haram dia makan terus. Ya, minumannya bukan sekedar air putih, ya, sirup air merah, ya minyak tanah diminum, sampai ya. koral dimakan. Ya, ya. Uh, segala macam dimakan. Raskin juga dimakan. Raskin itu beras untuk orang miskin dimakan. Nah, kalau orang-orang sudah begitu, ya makanannya tidak terkendali, ibadahnya juga begitu, asal-asalan. Ya, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini summa zakara ar-rajula yatilus safara as'a'a akbaro yamdu yadaihi las sama fa ya rabbi ya rabbi wa mat'amu haramun ya wa malbasu haramun wa gudzya ya Rasulullah sallallahu menjelaskan ada seorang yang sungguh-sungguh berdoa salat berdoa tapi kata Rasulullah makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dikenyangkan dengan barang yang haram faanna yustajabulah bagaimana mungkin akan dikabulkan doa yang semacam itu bagaimana akan diterimanya ibadah yang semacam itu ya jadi banyak banyaknya kanya kita sekarang harus berusaha walaupun sulit ya ya walaupun terasa sulit tetap kita harus menyeleksi baik itu makanan bentuknya ya uh, substansinya apa yang kita makannya maupun cara mendapatkannya Nah, begitu ya. Insyaallah kalau kita berusaha memelihara makanan ini, pengaruhnya sangat positif terhadap ibadah yang kita lakukan. Hmm. Tidak mungkin lagi orang tadi STMJ tadi salat terus maksiat apa? Jalan. Jalan. Jalan. Ya, jadi saya kira itu ya, ibu ya. Jadi kita harus berusaha untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan tadi. Baik, Bu Rosana mudah-mudahan terjawab perannya. Rosana, namanya kita harus juga dulu. Silahkan. Lalu kita lanjutkan biskul dengan yang lain. Pemirsa, dimana pun anda berada, kebersamaan kita masih akan kita teruskan sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tetaplah terus bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa saat. berikut ini. Pak Misa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah pagi televisi Ribulik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang dampak sholat terhadap perilaku orang yang melaksanakannya. Bersama Ketua Umum Badan Ambil Zakat Nasional, Bapak Profesor Dr. K. Haji Didin Hafiduddin, MSc. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik, Ustadz, kita lanjutkan lagi. Ya. Ada hal yang menarik tadi pertanyaan Bu Harmi tadi katanya anak beliau itu sudah SMA namun masih susah disuruh untuk sholat Padahal di keterangan yang lain kita pernah menemukan bahawa ketika anak dalam usia 10 tahun tidak melakukan sholat maka pukullah ia. Nah, bagaimana ya. dengan kondisi yang sudah SMA seperti? Bagaimana treatmentnya? Memang begini maksudnya ya. Hmm. Uh, apa usia 10 tahun? Kan ada ada hadisnya ya. ya. Usia 7 tahun ya, surulah murru auladakum mis-salati idza sab'a sinin ya wadribu 'alaiha idza balagu asrussinim suruh melaksanakan salat si anak itu kalau sudah usianya 7 tahun tapi kalau 10 tahun belum salat boleh dipukul maksudnya apa pukulan tuh pukulan itu adalah pukulan pendidikan hmm. tentu saja bukan berarti anak 10 tahun ya tidak salat dipukul sampai berdarah-darah <laughs> Kerana melaksanakan hadis padahal <laughs> maksudnya ya. ya tentu saja adalah maksudnya peringatan buat kita buat orang tua kalau usia 10 tahun belum sholat hati-hati, itu nanti sulit kalau sudah gedenya. Ya. Ya apalagi kalau hanya kita mendidik ketika sudah mahasiswa, ketika sudah SMA kelas 3 apalagi misalnya ya, itu mereka sudah punya apa penilaian terhadap apa yang akan ia lakukan. Nah, metodenya adalah dengan memberikan kefahaman. Ya, kalau dulu waktu kecil pembiasaan, Menyingkat remaja dewasa berikanlah kefahaman. Apa sih artinya sholat? Apa makna sholat? Apa hikmah dari sholat? Kenapa kita harus sholat? Ya? Apa kewajiban sholat? Apa kepentingan sholat? Ya? Dan kemudian uh, apa anak-anak kita itu harus dia kemudian bergaul bersama dengan orang-orang yang sholat. Makanya saya selalu, selalu mendukung kalau ada anak-anak aktif menjadi DKM di masjid Pisang, di SMA dia menjadi pengurus DKM sebenarnya itu adalah salah satu hal yang sangat baik dalam kerangka membentuk sebuah lingkungan yang baik. Ya di kampung juga misalnya, ya di daerahnya di kompleksnya itu harus ditumbuhkan suasana yang semacam itu sehingga si anak itu ketika dia usia pada saat usia SMA misalnya dia sulit sholat, tetapi setelah dia di sekolahnya kok melihat teman-temannya yang begitu aktif, kemudian juga apa di di, di kompleksnya ternyata juga banyak teman-temannya aktif ini Allah nanti akan apa? Akan terdorong dia untuk melakukan sholat. Jadi memang kalau misalnya anak-anak kita tidak sholat sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau orang tidak sholat, dia lupa kepada Allah, ya. Kalau dia lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada orang itu. Dan kalau Allah sudah lupa pada orang itu, orang itu akan lupa pada dirinya, ya. Jadi lupa diri itu berawal dari meninggalkan sholat, ya. Jadi lupa diri orang itu tidak sadar diri, ya. Itu gara-gara pada mulanya apa? Meninggalkan sholat, ya. Meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat berarti dia tidak ingat kepada Allah. Allah tidak ingat pada orang. Itu orang itu lupa pada siapanya, pada diri, begitu. Baik. <laughs> ya, saya berikan kesempatan sekali lagi pada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silahkan ibu, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya. Ya, silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhayati. Dari Majis Ta'lim Al-Barokah Palmerah, Jakarta Barat Silakan Bu uh, Saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz uh, Di lingkungan saya banyak tuh Pak Ustadz dia ya, saya lihat uh, Dia sholatnya bagus Dia tidak korupsi Makanannya juga halal apa yang dia dapat juga halal Tapi ini berkaitan dengan sifat Pak Ustadz hmm. Sifatnya itu agak buruk Pak Ustadz hmm. Suka menggunjingkan orang Mencela orang Meremehkan orang Bagaimana itu Pak Ustadz? Berkaitannya dengan sholatnya hmm. Kemudian yang kedua <g tuh> uh, Kadang sholat itu Pak Ustadz Sebuah kewajiban saja ya. Sesudah sholat selesai sudah ya. Tidak tahu apa makna juga pengetahuannya dia tidak tahu kadang-kadang uh, uh, saya merasa berat gitu pak ustadz untuk uh, memberi pengetahuan kepada khususnya lansia ini pak ustadz ya hmm. karena mereka menganggap uh, beranggapan mereka itu lebih pintar dari yang muda-muda mereka beranggapan kami yang muda-muda adalah pengetahuannya dari mereka bagaimana caranya memberi pengetahuan atau makna sholat kepada mereka sehingga sholat mereka bukan hanya kewajiban saja, demikian pertanyaan saya, saya akhiri bilahi topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Nurhati, satu lagi mungkin Ibu yang ada di belakang, yang ingin bertanya ada ya, silakan. tolong sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Mutia uh, Saya akan menanyakan kepada Pak Ustad Saya sebagai Lidik anak-anak hmm. uh, Itu Dari rumah ke rumah Untuk mengajarkan ya Memberikan uh, Pelajaran yeah. hmm. Yang saya akan tanyakan Bagaimana anak-anak ini susah sekali dididiknya Dan uh, doa apa yang yang uh, saya akan uh, berikan kepadanya Untuk anak ini bisa uh, mencapai dengan uh, baik uh, Walaupun tentang ngaji dan atau sholatnya baik, baik, Terima kasih saya ucapan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Mutia yang pertama Bu Nurhayati tadi, kata beliau di lingkungan beliau tuh banyak sekali orang yang baik gitu ya, tidak korupsi, sholatnya jalan terus, uh, sunnahnya juga jalan, tapi di sisi lain ada hal yang jelek nih, suka mengunjing orang lain, hmm. suka meremehkan orang lain, nah seperti apa sholat orang-orang seperti ini, <laughs> itu yang pertama, yang kedua tentang Sholat itu hanya uh, semacam kerutinitas dan kewajiban belaka, khususnya bagi orang-orang yang tua. Ketika dikhisah oleh orang yang muda, merasa digurui. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini juga? Silahkan <laughs> pakai. Ya, memang apa ya sifat manusia itu macam-macam bu ya. Hmm. Jadi kita memang uh, selalu ada saja kekurangan. Jadi kita sendiri harus memahami dengan baik ya. Jangan sampai kita terlalu ingin melihat orang itu sempurna. Akibatnya kemudian kita merasa apa ya, merasa kecil hati, merasa pesimis untuk mengajak, mendidik mereka Oleh karena itu mungkin saja ada orang yang ibadah mahdohnya baik ya. Kemudian juga dia makanannya baik, mungkin tetapi perilakunya kurang baik ada kalau menurut orang Bogor, pk ya, jadi apa nyebelin? Ya ada yang begitu kan? Ada orang-orang yang kalau ngomong tuh nyebelin, sinis gitu ya, sinis. Ya masih mending sih begitu ya. Tapi yang berat tuh kalau orang dia suka ibadah tapi hasud, ya, hasud, dengki, ya, iri, bakhil, kumat, buntut kasir, meregese, ya. Kan ada yang begitu orang tuh sholat tapi kemudian perilakunya masih terus-menerus buruk begitu. Nah. Makanya perlu terus-menerus diberikan pendidikan. Akhlakul karimah Bahawa yang namanya manusia. Kewajiban kita bukan hanya kepada Allah secara vertikal. Bukan hanya kepada mahdot. Tapi juga kewajiban kepada tetangga. Bayangkan oleh kita. Rasulullah SAW menyatakan. Bahawa sikap kita kepada tetangga. Berkaitan dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal khairun awliya Barang siapa yang beriman kepada Allah di akhirat, ndaknya dia berbicara yang baik. Jangan ngerumpi melulu. Ya, jangan gibah melulu. Apalagi setelah nonton acara-acara yang menjelaskan tentang apa? Rumah tangga orang lain dicatat oleh kita. Ya, untuk jadi bahan diskusi. Nanti setelah selesai ngaji, ya, eh hey, tahu enggak nih tadi? Nah, kemudian kita gibah tanpa disadari. Padahal gibah itu sebuah perbuatan yang sangat buruk. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu ayu hibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fa ya, orang yang suka gibah itu sama dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai coba bayangkan apa gibah itu Gibah itu menceritakan keburukan orang lain kan pernah ada Siti Aisyah mengatakan ya kami itu bukan menceritakan keburukan tapi uh, fakta nih. faktanya memang begitu orang itu Justru karena faktanya itulah yang dikatakan gibah. Ya, kalau tidak fakta itu namanya fitnah. Ya, jadi oleh karena itu kita coba hentikan sedikit demi sedikit. Sayangkan ibadah sholat kita sudah baik, ya makanan kita juga sudah berusaha halal, tapi masih ada. Perbuatan-perbuatan yang melekat pada pribadi kita, ya dicoba lah dihilangkan begitu, ya dicoba dihilangkan. Bagaimana salah satu cara menghilangkannya? Ada, ya dari dari Rasulullah SAW, yaitu dengan cara kita sering mendoakan orang lain untuk kebaikan, ya. Jadi misalnya kita punya tetangga disebutin nih, ya, ya Allah berikan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan kepada tetangga kami yang apa bernama ini ini ini disebutkan. Setiap malam ganti-ganti itu, sehingga seluruh tetangga dia apa? Didoakan dia apa apa? Itu salah satu cara untuk menghilangkan dengki dan hasud pada orang lain. Tapi dengan catatan, ya ibu-ibu ya, Orang yang didoakan tidak tahu wah, kita mendoakan. Jadi kalau kita sudah mendoakan seseorang besoknya ketemu jangan disebutkan. Tadi malam jam saya ngadoain ajeng sampai 5 menit. Wah oh, gitu jangan sampai begitu. Kalau berhasil jangan lupa ya ajeng. <laughs> jangan sampai begitu. Ya jangan sampai begitu. Itu tentu saja adalah perbuatan-perbuatan justru kita melatih ikhlas. Ya itu Insya Allah tuh dengan perbuatan itu akan hilang tadi sifat menjengkelkan orang lain hibah dan lain sebagainya begitu. Baik. Pertanyaan kedua ya. terkait orang tua. Ya memang wajar ya. Mm -hmm. Secara psikologis juga begitu. Kalau orang tua itu selalu merasa lebih dari yeah. yang lebih mudah wajar. Yeah. Model kita aja yeah. ya sebagai orang tua kalau di benerin ama anak kita. Lah kamu anak tahu. <laughs> usianya kamu baru 15 tahun nih, sudah 53 tahun. Bangga dia dengan dengan apa? Dengan usianya. Senioritas kah istilahnya itu ya? Nah, tentu saja dengan cara yang baik. Mungkin dengan orang tua itu ya dikasih cerita gitu ya. Cerita-cerita yang baik, kisah-kisah yang menarik. Mungkin dikasih buku-buku yang baik, majalah-majalah. Kan seneng tuh. Ya kalau kita ngajar itu jangan sekedar apa ya secara lisan tapi juga dengan audio visual dengan gambar-gambar nih misalnya dikasih gambar orang tua yang cerewet ya dikasih gambar misalnya orang tua yang tidak ya, yang tidak mau menerima nasihat nasehat gimana akibatnya dikasih gambar ibu-ibu ada yang mau nggak seperti gambar ini misalnya begitu ya di dalam mengajar juga kita harus bervariasi tidak boleh monoton tidak boleh sekedar ceramah saja. Ya atau misalnya diajak kepada orang-orang yang baik, misalnya ibu-ibu punya teman orang tua misalnya baik mau mau menerima nasihat, ya terbuka, coba diajak tuh, ya orang-orang murid-murid kita itu, misalnya lansia-lansia itu diajak berjalan-jalan bertamasya, kan diperintahkan perintahkan fil Art berjalanlah ke alam muka bumi untuk menumbuhkan apa perbaikan pada dirinya. Kalau misalnya ada orang yang bakhil, jamaah kita ada yang bakhil, yang kikir. Ajaklah kita bertamasya untuk melihat orang-orang yang doa doif, yang lemah, yang membutuhkan bantuan. InsyaAllah nanti hatinya akan apa? Tergugah, Terbuka. Jadi terbukanya hati pada kebaikan itu dengan berbagai macam cara. Jadi jangan satu cara, jangan monoton begitu ya. ya. Hmm. Menurut-menurut terjawab, Bu, pertanyaannya. Hmm? Kemudian Bu Mutia tadi tentang apa doa katanya saat agar anak-anak yang kita didik ini bisa uh, ya. teratur dalam agama. Ya, saya kira itu bagus sekali pertanyaannya salah satu kekurangan kelemahan guru-guru sekarang jarang mendoakan hmm. kalau ngajar ngajar aja sudah ya kan begitu ya sabroting <laughs> terserah mau ngerti mau enggak mau baik mau tidak baik ya padahal ada hal yang sangat penting keterkaitan hati antara guru dengan murid ya keterkaitan emosi antara guru dengan murid makanya guru yang baik itu anak-anak uh, misalnya ya, mari kita mulai pelajaran kita dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita berdoa dulu. Sebelum mulai. Rabbana sidna ilman nafi'ah. Warzuqna fahman wasiyah. Misalnya begitu ya. Ya. Nah, kemudian setelah diakhir. Mari kita akhiri. Dengan doa kifarat majlis misalnya. Atau apalah dengan doa. Ya. Doanya bisa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa daerah. Ya. Nah, kemudian malamnya juga kita doakan. Banyak sekali kan doanya. Doa yang berkaitan Misalnya. Rabbana hablanah min azwajina. Wajudiyati nakurwata ayun, wajalna rilmut takine, imamarobijalni mukimassallah waminzurdiyati robbana watakabbah doa, atau misalnya dengan bahasa Indonesia kita punya murid 40 anak-anak yang bandalnya 39 misalnya <stasuk desse> <ISH>. berapa itu ya muridnya 40 nah, <my mum whenster> yang yang bandalnya berapa 39 <terus putih được> hanya berapa satu bagaimana doanya bu coba berdoakan itu, doakan mudah-mudahan baik ya 39 ini sebutkan oleh kita namanya ya di apa? dibuat absen gak apa-apa Bu memang harus capek mendidik itu kita itu kebanyakan ya ingin punya anak yang baik, yang soleh tapi kita orang tua tidak mau capek bagaimana mungkin kita akan punya kalau kita tidak mau capek demikian pula kita sebagai guru misalnya guru ngaji, guru di sekolah bagaimana mungkin kita akan punya apa anak anak murid yang baik, kalau kita tidak apa tidak capek, ada gak Bahasa Arabnya itu kalau ingin berhasil tanpa capek, mustahil namanya. <tuk> <tuk> Suatu orangnya tidak mungkin itu. Harus capek, mendidik juga harus capek. Kesalahan ya, orang tua sekarang itu ingin senang, tapi anaknya ingin baik. ya Ingin soleh, tapi tidak berusaha, tidak bekerja keras. Tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Sehingga si anak itu diberikan pendidikan oleh yang lain. Dia baca majalah yang tidak terkendali. ya Dia baca apa tulisan-tulisan apalagi internet sekarang kan. Tidak apa bisa di mana-mana dibuka. Ya. Nah, situs-situs yang apa yang buruk seperti sekarang kan? Nah, itu adalah memberikan gambaran bahwa kita memang harus hafizot. Makanya di dalam Al-Qur'an kan ciri dari ibu itu yang baik itu kenapa fasalihatu qanitatun hafizatun liwai bibi ma Wanita yang saleha itu yang tunduk patuh pada suaminya atas dasar ketundukan kepada Allah dan menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Ya, makanya saya sering mengatakan begini. Ya, ibu-ibu ya. Kalau ada ibu-ibu yang tidak bekerja di luar, menurut saya yang dia mendidik berhasil itu luar biasa itu. Ya, kan kebanyakan sekarang yang namanya ibu yang apa? yang berhasil itu apabila punya apa? punya karir. Oh, jadi anu, jadi anu, jadi anu. Ya, padahal menurut saya Ya, Yang sukses itu, ibu yang sukses adalah ibu yang berhasil mendidik anaknya. Ya bu, bisa saja, dia aktif di luar. Tetapi tetap menjaga apanya? Anaknya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tidak punya pekerjaan di luar, jangan dikatakan ibu yang nganggur. Ya, Dia adalah dosen. Dosen bagi anak-anaknya. Guru besar dalam keluarganya. Nah, boleh disebut itu. Ya, Jangan dikatakan pekerjaan istri turut suami. Kemanapun suami ikut ikutan, tidak dihargai gitu. <tidak dihargai, gitu. <tidak dihargai, ya. Itu sekarang kurang kurang kurang baik harus dihargai si istri itu. Ya ini yang harus dikembalikan kepada kita hakikat daripada tugas kaum ibu itu mendidik kepada anak-anaknya. Oke Bu, benar-benar <tidak> terjawab juga pertanyaannya ya Bu ya. Ustad, tadi ada dua hal yang sudah disebutkan dampaknya disiplin ya. dan kejujuran. Apakah masih ya. ada hal yang lain? Oh masih banyak uh -huh. dalam solat itu ya. Pertama tadi jujur ya. Yang kedua apa? Disiplin Disiplin yeah. Ya Kemudian yang ketiga patuh dan taat pada ketentuan Allah mm -hmm. Ya Itu kan sholat itu ya patuh dan taat ya yeah. Pada Allah Ruku ya ruku Ya sujud ya sujud Ya Apalagi dalam berjamaah kan Harus nurut sama imam Tidak boleh Imam sujud makmumnya ruku oh. <laughs> Harus sama-sama harus jadi ketundukan dan kepatuhan Ya Kemudian menghargai waktu Ya itu juga bagian daripada kejujuran ya bagian dari apa hikmah dari sholat apalagi kalau sholat berjamaah ya sholat berjamaah itu membangun ukhuwah islamiah kebersamaan ya indahnya sholat berjamaah itu akan menyebabkan indahnya ukhuwah islamiah ya makanya dalam alquran disebutkan kenapa umat dahulu kuat dia ya, punya izah, punya harga diri karena mereka sering ruku dan sujud bersama-sama. Tarahum rukka'an sujadda yabdaguna fadlam minallahi wardiwana. Jadi pendeknya banyak sekali, belum lagi dari kesehatan. Banyak sekali kan hikmah salat dari sudut kesehatan. Itu ada tulisan tentang itu. Ya, ada seorang dokter kesehatan yang membuat tulisan tentang tinjauan apa? eh dari aspek kesehatan. Ternyata kalau kenapa Rasulullah menyuruh lama sujud, ternyata memang sangat berpengaruh terhadap kebaikan kita Orang yang suka lama sujud InsyaAllah tidak akan cepat pusing ya. Jadi kalau kita pusing sujud saja bu. Bila perlu yang keras sujud <SENGT demographic> ya. apa, Hilang apa. hilang pusingnya itu sekali. <SISyan SISyan> Begitu saya banyak sekali hikmahnya nah, Kemudian di sisi lain Ustadz, uh, Kita juga menemukan di lapangan ketika Sikap-sikap yang tadi Yang sudah uh, muncul Ketika hmm. kita melaksanakan sholat atau Seperti kedisiplinan, kejucuran, hmm. hmm. menghargai waktu dan lain sebagainya Tapi prakteknya memang banyak yang bertulak belakang, gitu ya. Dia berusaha untuk melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Nah, sisi apakah yang harus ditingkatkan dari orang Betul. tersebut agar bisa uh, dia kembali connect kepada arah yang sebenarnya? Ya, saya lihat, ya, sekarang itu pendidikan keagamaan, ceramah-ceramah agama hanya menekankan pada aspek hukum, ya. sah tidak sahnya. Ya, salatlah hanya dilihatin saja. Kalau salat sah begini, tidak sah begini. Jarang sekali orang berbicara masalah hikmah salat. Hmm itu sekarang sisi itulah yang harus kita tonjolkan. Yeah. Hikmah puasa. Kenapa sih kita puasa? Apa hikmahnya? Ya. Yeah. Ya yeah, sebenarnya misalnya contoh hikmah puasa itu untuk baik kesehatan. Karena kita tidak hayati ketika kita buka malah membuat badan tidak sehat. Karena minuman saja ada 17 macam. Ya, yeah. misal makanan juga ada babak satu, babak kedua sampai babak blur. <tik> <tik> Saya <Misalnya tik> begitu kan. artinya tidak menghayati makna itu, makna itu. Salat juga begitu. Ya, kenapa orang tidak tidak tidak senang sholat berjamaah di kampungnya, di kompleksnya, di tempat pekerjaannya Karena makna dan kandungan dari sholat berjamaah itu kurang ya disosialisasikan. Jadi hikmat atau tasbihnya inilah barangkali yang terus-menerus harus kita teguhkan, kita mancukannya. Ya. Saat terakhir, hmm. dalam masalah terhadap perilaku ini seperti hmm. apa kira-kira garis besarnya? Biar kita lebih mengkerucut lagi dalam makna sholat itu. Ya, jadi begini, sholat itu harus kita lakukan dengan baik, kita penuhi syarat-rupunya. Yang pertama, yang kedua, sholat itu harus tertib kita lakukan, tidak boleh terlalu cepat, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menghargai waktu sholat. Sholatlah kita di awal waktu karena itu yang terbaik. Dan yang keempat adalah menghayati ya makna dari bacaan-bacaan sholat, ya. Kemudian juga menghayati hikmah dari sholat itu. Jadi kalau lima hal ini kita lakukan dengan baik, Insya Allah nanti akan menghasilkan sholat kita akan menghasilkan perilaku yang baik, ya. Perilaku yang baik adalah sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan kita lakukan dengan penuh penghayatan ya oleh karena itu Mari kita sholat dengan baik Mari kita hayati makna dan kandungannya Insyaallah ujungnya adalah kebaikan buat kita semua gitu subhanallah San. sekali lagi kita harus bersyukur menjadi seorang muslim ketika ya. kita mampu melaksanakan sholat bisa memberikan dampak segaranya ya. Ya. Ya. ya sayang sekali kita dibatasi oleh waktu Pak terima kasih sudah berbincang banyak tentang solat ini. Mudah-mudahan oh. memberikan dampak baik kita semua. Yeah. Dan ibu-ibu uh, juga dari Majelis Taklim Al Barokah, ya, dari Pamerah, terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan pemirsa dimanapun anda berada, akhirnya mudah-mudahan kita semakin faham yang namanya solat itu pasti memberikan dampak yang positif bagi orang yang melaksanakannya. Kalaupun saat ini dampak tersebut belum kita rasakan begitu maksimal, mulailah dari saat ini. Hayatilah apa yang kita lakukan, maknailah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan dengan penghayatan dan pemaknaan tersebut bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap perilaku yang perilaku salat yang kita lakukan mudah-mudahan perbincangan tadi memberikan manfaat dan pencerahan baru bagi kita semua atas nama rekan-rekan kerja bertugas kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda kami undur diri bila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah